Wa ashadu an la ilaha ila Allah Wahdahu ala sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyna wa sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bih san ghaimiddin Allahumma inna nas'al ka ilman Allahumma aslih lana dinana lalihua ismatu amrina wa aslih kebunyani aladikihama asyuna wa aslih takfiratana aladikihama aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana kipuli khair wa ja'alil mawta rahatan lana kipuli syar Alhamdulillah para jamaah sekalian kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Tepatnya kita berada pada tanggal 15 Jumat Astaniyat 1436 Hijriah Atau bertepatan dengan 5 April 2015 Di tempat yang mulia ini Kita punya satu niatan Yaitu untuk pelabur ilmi Yaitu untuk pelagul ilmi Untuk menuntut ilmu Mudah-mudahan niat kita itu lurus Kita senantiasa memperbaiki niat kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita Wa ma umiru illa liya'udullahu muqlisina lautina unafah Wajib sholat, wajib zakat, dan itu dinul kuyah. Kita Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah aku memerintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah semata, untuk menempuh jalan yang lurus. Kemudian hendaklah mendirikan solat, menunaikan zakat, dan itulah jalan agama yang lurus. Jadi saya mohon pada para jamaah untuk kehadiran kali ini. Ya kita ada beberapa rangkaian acara. Ya nanti kita akan melewati pengajian terlebih dahulu sengaja tadi dipanas-panasi dengan pemberian door prize. Biar semangat orang Oke Eh, Wow, Wusinto Kapi, terus apa? 72 share asalamualaikum hape samsung masyaallah masih banyak yang lainnya namun saya mohon niatan kita mari kita luruskan ya karena acara ini sebenarnya kita ingin laksanakan ya untuk kita semuanya mengaji bersama kita merenungkan bagaimanakah ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam kitab suci kita yaitu Al-Qur'an kemudian bagaimanakah yang disebutkan juga oleh danenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi dengan mudah dengan kita bisa meneruskan niat kita sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat dan salam Semoga terkenakan kepada dindingan kita Nabi besar Nabi Tadu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada koru sahabat Pada koru tabi'in Juga koru ulama Yang telah memperjuangkan Islam Juga setiap orang yang ingin mengikuti Jejak salabut Saleh Dua kongseng soleh Yang memberikan contoh baik kepada kita Mungkin kita bisa mencontoh mereka Menggapai jalan rahmatan lil alamin, jalan uh, syiratul mustaqim, jalan yang lurus, sehingga kita mudah masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Niki nak makan panas, Hah, semua, semua nak buatan butter ni bi itu. Niki masih belum seberapa dibanding panas ketika di akhirat. Panas di padang maksyar itu matahari dekatnya cuma 1 mil ya 1 mil itu kira-kira setengah kilo Cuma jaraknya cuma 1 mil saja Itu luar panas oh. makanya ketika kita berkumpul nanti di hari kiamat Ada yang bermandikan keringat Keringatnya ada yang sampai di kakinya ada yang sampai di pusarnya, ada yang sampai di funda, dan ada di antara manusia yang bermandikan dengan air. Belum lagi lagi nanti ketika ada yang masuk neraka, orang-orang kafir yang masuk neraka mereka akan disiksa Khamsina al fasana, mereka akan disiksa 50 ribu tahun lamanya, Khamsina akan fasana, 50 ribu tahun yang lamanya, yang di mana? Ini jangka waktu yang sangat-sangat lama Panasnya itu 70 kali panas api di dunia Panas di neraka itu 70 kali panas api di dunia Allahumma inanas al janna wa ajirna minanna Ya Allah kita umpun kepadamu surga dan jauhkanlah kita dari neraka Allahumma hamil Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibutuhkan mudah Yang masuk surga Dan dijauhkan dari siksa neraka yang begitu pedih Baik, kali ini Kita Pengajian kita dengan judul Atau tema Muslim bukan teroris Muslim yang lagi tren saat ini Yaitu ISIS. Saya yakin bapa paling ibu-ibu singkatannya ini orang ngeti. ISIS ini opo. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, jadi Muslim itu bukan opo, bukan teroris. Muslim itu bukan ISIS. Nanti ISIS nanti saya jelaskan. Opo yang dimaksud ISIS. Ini baiknya saya tuju opo ngajar, opo berdiri. Berdiri Nah, saya kekuang buku Lu sangat nih masak dulu Iya, lu sangat nih Mas Malo Baik, baik berdiri Soalnya biasanya ngambil teks ini Kurang ngambil teks berarti Ya, baik Tadi Kita bicara tentang Teroris ada yang pernah ketemu teroris di warung? Huh? Atau ada yang namanya di sini masuk dalam incaran densus 88? Kawan-kawan pembuatan? Bukan, belum ada. Mungkin Mas Sapir belum ditangkap. Huh? Mungkin Mas Sapir belum ditangkap. Nanti biar Pak Mufid yang jelaskan bagaimana saya pernah diusut juga oleh kepolisian. Sepertinya sudah masuk DPO yang sudah masuk incaran namun belum saja terungkap. Baik ya. tentang teroris dan juga isis nanti kita bicara tentang dua hal saja. Yang pertama tentang teroris yang kedua tentang radikalisme. Nanti saya jelaskan ini bahasanya kelas tinggi namun nanti tak jelaskan kami bahasa umum besok ya dan paham. Hai, yang pertama teroris. Teror itu artinya nakut-nakuti. Kalau dalam istilah Wong Islam, Wong Arab, ya, Wong Arab itu biasanya mengistilahkan dengan istilah irhab, ya, mengistilahkan dengan istilah irhab. Irhab pakai kolokolah, ya, karena buruk bah. Kalau buruk bah. Nikus hukum, dibaca apa? Oh. Kol Kolkola, irhab de. Irhab itu artinya menerol Nakut-nakuti wong. Contoh yang betul sederhana yang Nabi S.A.W. Sol itu sebutkan Mungkin waktu kecil, perhatikan Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu Biasanya bercanda kancar Orang sundal Apa kunci motor Apa Barang-barang penting yang biasanya disembunyikan Eh ya, pas kurang sekong masjid tuh apa senjata caca iki lho di direng. Lah wong isane terus diboleki pusumet pusing dari ya. Ini senjata dengan ngendi. Kira-kira pas dikerjain seperti itu senang apa ora sing kacane sing sidane ilang. Senang apa menan? Boten. Itu namanya nakut-nakuti itu juga yang kita sebut dengan teror. Jadi dia sudah jadi terorisme Dia sudah jadi teroris Karena sudah menakut-nakuti Kan canggih pilih Itu sudah disebut apa? Teroris Jadi sembunyikan segala teman Sembunyikan segala orang Walaupun main-main itu enggak boleh dalam Islam Pernah di masa Nabi SAW Nabi kita itu Nabi siapa? Nabi Muhammad Tugas kita itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan di Kanjeng Nabi dan menjaungi setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. contoh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya per di akhir salat seurunge salam. Nabi itu biasanya tuntunkan pada kita memerintahkan pada kita baca doa. Ada dua di situ meminta perlindungan dari empat hal Allahumma inni aku zubika min azabi jahannam Wa min adabil obari Wa min fitnatil matiyah wal marmat Wa min syarifit natil masyid jajal Berlindung dari empat hal Kemudian ada lagi doa yang Nabi SAW itu biasa baca di akhir salam Coba sini paling ide ibu pesankan pun hafal Doa agar Terangkat dari sulitnya Sulitnya apa? Sulitnya apa? Utang <tuh> Alhamdulillah Pun hafal loh Saat ini utangnya berikut Biar diulas berarti doanya orang-orang ya Saat ini doa menang ya Coba kita hafal sesar dengan doa Meminta perlindungan Saking sulitnya Utan Coba dua aneh pun Allahumma Ini A'udzubika Minal Maksami Wal ma'rah Ayo, aku ratu tunggu ya? Allahumma Ini A'udzubika Minal ma wal maghrob Allahumma inni a'udzubika minal ma sami wal maghrob ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari banyak banyak apa? utang baca doa itu terus biar sulitnya utang itu Allah lepaskan Allah mudahkan Insya Allah diamalkan moga ibu-ibu nanti bapak-bapak kalau minumnya habis ada kotak air itu bisa diambil minumnya gratis ya biar kita ngacinya sampai malam bukan apa-apa iya wes kan jadi kurang rampung sejam loh paling anasal jangan ya, berang put deset dong ya. sip sip ya berarti sip lanjut kita kembali berarti kita diperintahkan baca doa tadi kalau nabi saw itu larang sesuatu wah mana itu kumamu kata Allah jika aku melarang kalian sesuatu larangan maka larangan tersebut contoh yang tadi kita bahas Berbuat teror Meneror nakuti orang lain Nabi s.a.w. itu pernah mengatakan Jadi ada sahabat yang tadi saya cerita Kalau zaman kita itu biasanya Sembunyikan sendal Kalau zaman dulu Ada yang punya tali Mungkin tali itu hewan tundangannya Tali tuntah atau tali sabuknya Pokoknya dia punya tali Ada yang main-main sembunyikan Lantas baginda nanti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu melihat orang ini dalam keadaan bingung Melihat orang tadi dalam keadaan apa? Bingung Lantas ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan La ya illu li muslimin Ayu rawi'ah Ayu rawi'ah rawi musliman Tidak halal bagi uang muslim Nakut-nakuti Muslim yang lainnya Dilarang bagi seorang muslim Nakut-nakuti muslim yang lainnya Tidak boleh seperti itu Berarti Kira-kira Islam itu setuju dengan teroris dan pembuatan? Betul Jadi Islam itu teroris dan pembuatan? Betul Karena Islam itu melarang teroris Jadi saya sebutkan nanti Contoh Kalau ajaran di pesantren karena biasanya yang diisukan itu pesan keren warak D.S. Darussolihin itu biasanya ini warai teroris ngebom kayu amrosi lagi dipusut oleh polisi itu waktu Pak Aris lho Pak Aris itu biasanya incer aku lho ini orang Pak Eko, itu mereka mungkin cari-cari tapi belum dapat kapan ini Mas Habdu gak ngebom itu kapan itu ya belum terbukti. Padahal, saya pernah ditanya Apa benar e, Mas Abdu itu ketika kuliah itu belajar bok. Karena saya lulusan teknik kimia. Lulusan apa? Teknik ya, kimia. Kimia niku sanger loh. Kalau di kampus kita biasa pelajari zat-zat kimia. Namun belum pernah diwarai masalah, bohong. Wow. Wow. nggak pernah. ngerti bahannya ini kok sekot TNT, namunnya nggak pernah punya bohong sama sekali. kalau seandainya punya bohong, Mesti itu nggak perlu tukang-tukang itu tiap hari yang mengukur batunya terus capek. mendingan bagian bohong, wow. gampang. jadi saya ini urang pung-rampung, ya cuma wow. di tukang itu saja. Ya, gak gungsin Sumi burung rampung Di sosial stasi loh Untuk gumpur Waktunya sepatu batu asli Kalau seadanya saya paham Bong tadi Ya sudah mesti langsung Ya Besok nanti kita pasang bongsai langsung BOOM Hancur Ya tau rampung kan Cepat. Ya namun orang paham Seperti ya, yang jadi intinya di sini saya Islam itu bukan teroris. Kemudian Islam tidak pernah ngajarkan eh, teroris. Coba saya nanti minta nih ibu-ibu yang ngaji di sini. Di sini ada bulu pih, ada bulu pih sini bulu pih. Keren, berpotensi mike. Pak sunat, oh, mike itu bulu pih. Nah, coba saya mau wawancarai buluti soalnya kalau buluti kan bisa ngomong Dia ya, atau pintar ngomong kalau ngomong itu belak-belakan orang-orang ngomong-ngomong ngomong-ngomong itu langsung berikut buluti kalau ngaji di pesantren pernah enggak masa dulu ngajarkan gom atau ngajarkan untuk nyakiti orang lain atau istilahnya meneror orang lain pernahkah dikajarkan seperti itu buluti monggo? tidak pernah, tidak pernah. Terus sekarang, buluhi selama ngaji di pesantren, bagaimana perasaannya? Tambah ilmu, tambah amalan, atau primbon? Tambah sujud syukur ya. karena ya. <tuh> dulu saya merasa sangat pintar. Jadi seolah-olah saya tahu ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu. Dan itu ternyata ilmu yang saya miliki itu Uh, tidak benar dan saya mendapatkan ilmu yang benar adalah dari Darussolihin ini dan saya juga belajar dari tempat lain termasuk tata cara salat, tata cara wudu dan untuk akhlak-akhlak yang baik dan selama ini tidak pernah saya dikenalkan dengan hal-hal yang Pengis, yang kecil sifatnya menakut-nakuti orang bahkan intinya masa saya di sini adalah belajar dengan pembimbing saya dan saya tidak punya saingan, walaupun saya pengusaha catering Saya merasa tidak terancam oleh siapapun Bahkan ilmu saya, saya ajarkan ke siapapun yang mau belajar dengan saya Jadi kalau pesan catering tadi sambil promosi lho Iya <gawa> tuh sambil promosi kan? Nah, Ini di nanti Kelumi, jadi nanti sama bulumi jadi bulumi tadi terus terang Yang berupa tarpa di Kepulauan Tarpan akhir mungkin dari bapak-bapak bentar coba mainnya coba mainnya ya makasih makasih makasih makasih makasih ya coba makasih ini kira-kira yang diajarkan di pesantren itu konten ajaran-ajaran yang teras, teroris atau semacam itu konten yang kau batalkan. Terima kasih selama ini ah, eh, pendidikan atau ya. ilmu yang disampaikan dari pondok pesantren, alhamdulillah baik itu dari anak maupun sampai orang yang sudah sepuh ternyata penambah wawasan dan ilmunya pun semakin benar yang tadinya masih kurang pas, alhamdulillah dengan Loro Sardar ini, Alhamdulillah semakin mendekati pekerjaan Dan itu Mungkin, okay. Alhamdulillah ya, Jadi, sudah ada dua bukti B. Ini yang biasanya rajin untuk pengawasan Pak Kasih ini kali bu, Belum di Mereka bicara dengan jujur. Saya enggak sogok tadi Itu enggak ada sogok-sogokan tadi sebelumnya untuk ngomong Itu enggak ada Pak Kasih ini saya ngomong tiba-tiba saja Jadi, bisa lihat tanggapannya sendiri Jadi, kalau ada yang biasanya isu tentang pesantren itu ngajar ke teroris, ngawarin bom dan seterusnya semuanya itu tidak benar, semuanya itu tidak benar. Jadi tolong diguruskan. Adapun misalnya di sini biasanya dibagikan baju, ya ada juga yang dapat zakat, ada juga yang dapat uh, sumbangan seperti saat ini, ini untuk menyalurkan Bantuan dari kaum muslimin Yang lain Setiap hari itu ada yang datang Samping Jakarta Samping Jogja Bahkan pernah orang Jogja buat Pembagian si bangkut sendiri Mereka datang sendiri bagi Yang hadir-hadir ketika itu dibin suku Mereka berikan bantuan Dan dia sendiri ya, Bagaimana orang yang ingin menyalurkan bantuan langsung menyalurkan Kepada jamaah yang ada jadi nanti tolong para jamaah yang hadir di sini untuk meluruskan pada jamaah yang lainnya kita intinya tidak sama sekali mendukung teroris sama sekali juga tidak ajarkan ajaran teroris right? satu bukti lagi sekarang ini pelajaran di pesantren ibu ibu sekolah itu ada hafalan juga hafalan surat pendek kalau anak-anak tidak -anak pakai surat pendek surat panjang. Mereka menghafalkan surat saking suratan An-Naba juz 30 ya sampai surat selesai. Satu kelompok sudah selesai juz 30. Ini enggak sekolah di madrasah. Ini enggak sekolah di MTs. Ini cuma sekolah SD Sawada 3. Ya, mereka cuma sekolah di SD umum. Setiap pagi habis subuh langsung datang di pesantren hafalan Al-Qur'an. Alhamdulillah Nanti sudah sampai jus 30 pun rangkuh. sekarang ditambah jus 29 dua surat. Ini saya tunjukkan ke Bang tadi, Baik. Ya, Baik. Ini yang awal jus 29 sampai jus 30. Saya pakai potongan surat saya enggak sebutkan satu-satu awal. Kasih di ini. Nenda, pegang. Satu bait lagi pakai Baik, Baik yang itu. Di rike. Eh. Ini kelas 1 SD. Under rose. Jalan. Yang satu kelas 1 SD, putri saya sendiri, yang lainnya kelas 6, mau SMP. Namun mereka sudah rampung jus 30. Sekarang saya baca potongan ayat. Jadi nanti mereka lanjutkan Ya. Saya bacakan, bacakan potongan Ayat Nanti mereka lanjutkan Mereka gak tau surat apa Namun setiap hari mereka cuma dengar Sebagian mereka baca Al-Quran Kurung lancar Maksudnya gak, gak bisa langsung Yang baca langsung dari Al-Quran Sebagian belum lancar Namun rata-rata semua sudah Al-Quran Coba lanjutkan Al-Ummu millahi sayyirir rajim Stop. sudah ini ada dua kelompok tapi yang lagi-lagi sebagian gabung dengan perempuan. Kira-kira ini ajaran teroris apa ajaran nabi? Ajaran nabi. Diwarai ngoncang Al-Qur'an kaleh hafalan Al-Qur'an. Ya. Ini mereka belajar seperti itu tiap hari. Ya kalau mereka ini ada yang telat sholat saja, telat salat sudah kena hukuman loh. Si Firman sama si Hamid ini sudah besar. Ya ini kelas 5 kali kelas 6 Ini kalau enggak solat subuh, best diurin-urin terus. Ya, ini dua ini kena hukuman. Kalau telat TPN, ini dua ini diurin-urin sama Sabtu. Ya, jadi enggak pernah saya ngajarkan teroris. Ini ngajarkan solat saja sulit. Ngapain saya ngajarkan yang lebih sulit lagi? Ngobong orang lain. Nih panggil ibu nggih, bawa ke kan nggih? Wow. Tadi. Selanjutnya Yang tadi sudah jadi bukti Islam juga Selain tidak mengajarkan teroris Juga tidak Mengajar orang untuk bersikap keras Bahkan kita Uang muslim Tidak boleh menyakiti hewan Bukan hanya tidak boleh Menyakiti manusia Pernah ada cerita dari Nabi SAW Ada seorang wanita Jagolan nah, lihat itu masuk neraka. Cuma gara-gara seorang wanita imroah. Cuma gara-gara seorang wanita yang dimana wanita ini dia pernah mengurung kucing. Kucingnya tadi tidak dikasih makan. Oh dia sampai untuk makan di ada hewan-hewan yang ada di lantai berlalang misalnya ya hewan-hewan kecil yang ada di lantai perempuan ini tidak mau. Pokoknya kucing tadi tidak boleh makan apapun Dilarang dari apapun Sehingga kucing tadi Allah mati Maka Nabi SAW mengatakan Wanita ini masuk neraka Cuma gara-gara dia mengurung seekor kucing Ini bunuh hewan saja Membuat hewan itu mati saja Islam larang keras-keras Apalagi sampai membunuh orang Paling bapak-bapak sama ibu-ibu pernah lihat di acara Neng TV ini, itu ada ISIS ISIS itu istilah dari Islam, Islamic State Negara Islam, in Iraq and Sham Di Irak dan Syam Syam itu di Syria Irak itu di Iraq, negerinya Saddam Hussein yang dulu ada ISIS ini kalau kita lihat ada di video-video Bapak-bapak mungkin yang biasa nih Pakai internet itu ada tayangannya di Youtube Itu ada tayangan Kalau ada yang tidak sepaham dengan golongan ISIS Nanti ditangkap hidup-hidup Kemudian dibakar Ya kemudian apa? Dibakar hidup-hidup Sampai kalau sudah mati nanti pakai mesin besar lagi ya seperti digun misalnya itu datangkan lagi dengan batu besar kemudian dihancurkan lagi dengan batu setelah mati dibakar sampai gosong kemudian seperti itu pula yang terjadi coba bayangkan dulu pernah ada di masa orosahabat ada petani yang diingin disisa karena tidak bayar pajak ada petani yang disiksa karena tidak bayar pajak. Disiksanya kenapa? Dia tidak keluarkan upeti, tidak keluarkan zakat. Maka saat itu orang-orang menyiksanya. Dia dituangkan minyak yang panas ketika sudah dijemur di siang bolong seperti ini. Di siang yang sangat-sangat panas seperti ini bolong. Maka ketika itu seorang sahabat nabi saw yang pernah dengar sabda nabi, dia katakan pada orang ini, pada mereka yang menyak orang tadi siapa yang menyiksa orang dibunyah seperti itu, maka dia akan disiksa pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa taala. Apalagi tadi kalau orang dibakar hidup-hidup, di orang ulama itu katakan yang guleh membakar itu cuma Allah. Tidak boleh manusia itu membakar orang Yang boleh menyiksa nanti dengan api yang panas itu hanyalah Allah SWT Jadi tidak boleh kita menyiksa dengan api semacam tadi Berarti Islam itu mengajarkan sikap tidak keras Islam itu menentang radikalisme yang belakangan ini sering ditujukan kepada Islam Ada suatu contoh bagaimana Islam itu tidak mengajarkan keras Namun mengajarkan kasih sayang Coba perhatikan kira-kira bapak-bapak misalnya dua anak senang orang nyium anaknya hmm? Ibu-ibu senang orang nyium anaknya Senang? Ya Udah buat ni, udah bu, jono loh. Anak eh, senang pembuatan. Ada seseorang punya sepuluh anak. Ada seorang sahabat punya sepuluh anak. Dia lihat nabi saw mencium Hasan, cucu nabi saw atau husn, mencium, dicium oleh nabi saw alaikum warahmatullah. Lalu dalam batinnya dia bilang, ya dia bilang pada nabi, wahai nabi saw, ya, saya ini punya sepuluh anak. Satupun dari mereka nggak pernah saya cium. Ya saya punya berapa anak? Sepuluh anak. Satupun dari mereka nggak pernah saya cium. Coba bayangkan, sahabat ini nggak pernah cium anaknya. Maka katakanlah Nabi Sosol itu mengatakan, malaikah raham, layur raham. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak dikasihi. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang tidak menyanyangi orang lain Maka dia tidak akan dikasihani oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti mencium anak itu sunnah Kita mencium anak kita itu termasuk sunnah Termasuk perintah dari Nabi salam salam Siapa yang tidak cium anaknya berarti Dia tidak punya sifat kasih sayang jadi ini tadi saya ajarkan kasih sayang Berarti kira-kira ajaran ini keras lo mongol tadi? Tidak pernah saya ngajarkan kekerasan bahkan Saya selalu ingatkan ibu-ibu Ibu-ibu itu tolong benar-benar taat pada suaminya Karena jalan menuju surga itu adalah taat pada suami Ini adalah jalan menuju surga Ketika waktu nikah itu akadnya waninya sudah berpindah Kepada suaminya Maka ibu-ibu punya tugas Besar untuk taat pada Suami Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jika wanita itu punya Empat sifat Rajin sholat Ibu-ibu rajin, eh? rajin, rajin sholat Puasa di bulan Ramadan Lalu Dia tidak selingkuh, tidak berbuat zina. Maka kata Nabi SAW ditambah lagi dia taat pada suami. Maka mungkul dia memilih pintu surga mana saja yang dia sukai. Silakan dia masuk dari pintu surga mana saja. Maka pernah saya jelaskan kepada ibu ibu saya sudah seringkan, seringkali ingatkan. Ibu-ibu tolong mohon tuan itu malas solat. Tadi malam ada yang nanya, di mana kalau suaminya itu malas solat, tetapkan kita taat. Jawabannya tetap taat. Ah, ah. Suami itu dinasehati terus supaya bisa solat. Lalu ketika itu banyak doa supaya suaminya itu mendapatkan hidayah. Kalau istri alhamdulillah sudah pakai jilbab sudah memotong aurat yang sekarang banyak banyak doakan suami juga mugi mugi dapat bidah hidayah kira kira ibu ibu biasanya doang istri suaminya ngepembotan, eh yeah. yeah, doannya pindhan, yeah. apa seminggu pisang pas lagi gaji, yeah. ha? pas malam minggu kok berarti doaneh, ibu ibu, yeah. ibu ibu yang di bawah doaneh pindhan ibu ibu. Setiap hari, apapun malam minggu toh, apapun malam senin, apapun setiap bar solat. Nih insya Allah setiap bar solat jangan lupa untuk doakan suami, doakan diri sendiri, kemudian juga doa juga kepada anak-anak kita mungkin mungkin jadi anak seni sore dan kita juga semuanya satu keluarga itu bisa masuk dalam surga. Jadi nanti bapak-bapak lihat sini, ibu-ibu juga perhatikan jamaah pesantren saat ini jilbabnya digede lu, jilbabnya besar besar. Ini semuanya tadi yang saya ceritakan di awal ini bantuan sakin musnin orang-orang yang ingin berbuat baik. Bahkan kalau ada yang saya jilbab kecil, saya terima kasih kesimbah-simbah saja, dia bisa digunudal. Namun kalau jilbab besar itu saya bagi ke semua jamaah. Ya, bahkan bukan hanya jamaah yang rajin ke pesantren yang tidak hadir pun saya beri. Nanti silakan tanya kepada takmir Masjid Sudirman. Mereka bagi juga kepada jamaah sekitar Masjid Sudirman walaupun tidak datang ke pesantren. Bahkan waktu Idul Kurban juga kita sudah bagi juga walaupun pada jamaah yang tidak datang ke pesantren. Dapat apa kemarin? Sapi apa? kambing, ada yang dapat sapi Alhamdulillah, ada juga yang dapat kambing juga Alhamdulillah walaupun mungkin ada yang tidak mau, ya sudah pokoknya yang mau, kita tidak istilahnya tidak ingin balas jasa, bukan berarti mas abu kasih bantuan pokoknya harus ngaji di peselatan orang Pokoknya setiap kali diberi Yang mau diterima silahkan dimanfaatkan Karena ini cuma tujuannya Menyalurkan pada jamaah yang ada di tangga Kalau nah, bilang kita yang harus bersyukur Kenapa harus bersyukur? Banyak orang yang ingin berbuat baik Tahu keadaan kita di sini pas-pasan, tahu keadaan kita di sini, ya dalam keadaan susah kita memohon pada Allah, mungkin-mungkin setiap yang beri kebaikan kepada kita dibalas dan mengharapkan kita juga banyak bisa rajin-rajin berdoa kepada mereka. Ini pemawon untuk pengawasan kali ini, karena semakin siang, sampai jam pinton setengah sebelas ini belum rampung sampai jam sebelas, ya. Nanti setelah ini sambutan-sambutan saya mohon nanti beberapa orang untuk sambutan tanpa saya reka-reka saya tidak buat-buat ini cuma sambutan dari tokoh-tokoh kita yang ada di sini nanti para jamaah dengarkan sendiri komentar dari mereka ya tentang pesantren dan juga masukan untuk kita ya sebagai pengurus pesantren dari Solihin dan ini kemauan pola cukupkan Tunggu dulu sampai selesai ya insyaallah nggih. Masih sabar nggih? Masih. Minumnya monggo. Sudah ada aku aqua itu bisa diminum silakan. Sambil menunggu ini rampung ya dan kami tutup wa warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tunggu. Pak Mas selingi durpres dulu katanya seringi durpres dulu soalnya somok main seger ya hadirin wal wa hadira demikian eh, pengajian dari al ustaz abdul wasikal